Assalamualaikum, Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Kamis 6 Juli 2017 dibacakan Ardian Syah. Pemkab Raya berhentikan 3.448 tenaga honor. Sumur warga Pulau Banyak kering akibat kemarau. Polisi buka pembelokiran jalan menuju Publicman di Laomu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio Lawaser 94,6 FM, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase FM Loksmawi. Ini lah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi Sudahlun pemerintah Kabupaten Nagan Raya sejak 1 Juli 2017 resmi memberhentikan sebanyak 3.448 pegawai honor yang tersebar di seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten ini. Tenaga honor yang telah diberhentikan meliputi tenaga administrasi, tenaga pendidik, serta tenaga medis. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Curintan, mengatakan pemberhentian ribuan tenaga honor terpaksa dilakukan Pemkap lantaran perekrutan tenaga honor tidak dibenarkan oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya dasar pemberhentian tenaga honor ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 48 2005 terkait larangan merekrut tenaga honor di jajaran pemerintah daerah. Namun pegawai honor seperti petugas kebersihan, sopir atau bidang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh pegawai negeri sipil tidak diberhentikan. Intan menambahkan selama ini setiap tahunnya PMK Penagaan Raya mengalokasikan anggaran 36 milik 36 miliar rupiah per tahun dalam APBK untuk membiayai seluruh tenaga honor yang dipekerjakan. Garlun sumur milik penduduk kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, mulai kering selama kemarau. Akibatnya warga di tengah kepulauan kesulitan air bersih. Sebab sumur merupakan satu-satunya sumber untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Azwar warga Pulau Banyak mengaku mengeringnya sumur sudah hampir dua bulan. Memenuhi kebutuhan air seperti mencuci dan mandi, warga menumpang di sumur tetangga yang masih tersedia meskipun kucuran air telah menyusut. Sedangkan untuk keperluan minum, warga membeli air isi ulang yang mengandalkan pasokan dari daratan dengan harga dua kali lipat. Jika daratan Rp5.000 per galon, maka di pulau Rp10.000 per galon. Jalil warga lainnya mengatakan kesulitan air dirasakan semua penduduk di pulau banyak. Bagi penduduk yang sumurnya belum kering, harus berbagi air dengan tetangga yang sumurnya kering. Kesulitan air bersih dirasakan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Banyak. Wisatawan mengaku diminta sang pemilik penginapan agar menghemat penggunaan air saat mandi. Warga berharap Pemkap Aceh Singkil membangun sarana air bersih di Kepulauan Banyak, salah satunya dengan mengalirkan mata air dari kawasan Teluk Nibung ke permukiman penduduk. PolresPDi dan Polsek Muara 3 dibantu TNI berhasil membuka pemblokiran ruas jalan menuju lokasi pembangunan proyek pabrik semen di Laung Pemblokiran jalan dilakukan warga pada Rabu malam sebagai bentuk protes warga Gampung Tengku di Laung terhadap PT Samana Citra Agung Kapolsek Muara 3 Ibda Maksun Umar mengatakan warga Gampung Tengku di Laung melakukan pemblokiran jalan menuju lokasi pembangunan proyek pabrik semen, karena menuntut kepada PT. Samana Citra Agung untuk membayar dana kerohiman sebesar 15 juta per kepala keluarga. Namun permintaan tersebut belum bisa direalisasikan oleh PT. Samana Citra Agung. Polisi dibantu TNI melakukan mediasi dengan warga. Mediasi yang dipimpin Kabak Ops Pol Respidi Kompol Apriadi berjalan lancar. Tidak ada bentrok fisik antara polisi dan warga. Akhirnya warga bersedia membuka pemblokiran jalan menuju lokasi pembangunan proyek pabrik semen dengan memindahkan tiang listrik yang menutupi badan jalan. Ibda Maksun menyebutkan warga Teku di Lawung menuntut besaran dana kerohiman yang dibayar PT Samana Citra Agung harus sama dengan Desa Cot Kecamatan Muara 3 yang dibayarkan 1,5 juta rupiah per kakak. Namun PT. Samana Citra Agung hanya menyetujui pembayaran Rp400.000 per KK dengan alasan tidak masuk ring 1 lokasi proyek pembangunan publik semen. Darlun kapal motor penyeberangan KMP BRR yang selama sebulan lebih docking tahunan di Belawan, Sumatera Utara, kembali ke Sabang. Mulai hari ini kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu kembali beroperasi melayani pengangkutan penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Kapten KMP BRR M. Nur mengatakan kapal yang dikenah itu sudah selesai doking tahunan. Bahkan mulai Kamis, kapal lambat pembuatan 2007 itu telah berlayar kembali mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh. Menurutnya KMP BRR tiba di Sabang Rabu kemarin sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat setelah memakan waktu perjalanan 24 jam dari Belawan, Sumatera Utara. Setelah tiba di Balohan, kapal Roro tersebut langsung dipesijuk dan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani menambahkan sesuai jadwal KMP BRR berkapasitas 350 penumpang itu berlayar 2 trip mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Sementara KMP Simelu dan KMP Papuyu yang selama ini dibantukan melayari Sabang, Banda Aceh dan sebaliknya kini sudah kembali ke wilayah operasinya. KMP se meninggalkan Banda Aceh bertolak ke Sibolga sementara KMP Papuyo meninggalkan Sabang kembali melayari Banda Aceh Pulau Aceh Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM Sedarlun pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Islam mengawali program isbat nikah terhadap 50 pasangan di Kecamatan Bandar Baru Prosesi isbat nikah dibuka Sekda Pidijaya Iskandar Ali dan disaksikan ratusan warga. Sekda Pidijaya Iskandar Ali mengatakan isbat nikah merupakan program Pemkap Pidijaya guna menuntaskan segala persoalan yang menyangkut data pernikahan para pasangan yang hingga kini belum terdata dan tercatat secara resmi di KUA. Untuk tahap pertama isbat nikah dilakukan terhadap 50 pasangan di Kecamatan Bandar Baru dan akan dilanjutkan di Kecamatan lain. Selain melibatkan dinas syarihan Islam, Isban nikah ini juga melibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil, kantor kementerian agama, kantor urusan agama, serta mahkamah syariah. Diperkirakan masih ada 6.000 lebih pasangan di 222 gampung dalam 8 kecamatan di Piricaya yang perlu dilakukan proses Isban nikah. Ia meminta seluruh camat dapat proaktif melakukan pendataan bagi setiap pasangan yang telah menikah, tapi belum tercatat secara resmi. ...sehingga dapat dilakukan isbat nikah. Sedat aparat satuan narkoba Polres Aceh Tamiyang... ...berhasil menangkap dua orang tersangka... ...pengedar narkoba jenis ganja Rabu kemarin. Polisi berhasil menyita barang bukti ganja... ...seberat ratusan gram dari kedua tersangka. Kasat narkoba Polres Aceh Tamiyang... ...Ibtu Wijaya Yudhistira Putra mengatakan... ...kedua tersangka pengedar ganja yang ditangkap... ...yaitu Ardianto, 47 tahun warga desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, dan Irwansyah 40 tahun, warga desa Kuat, Kuala Simpang. Keberhasilan penangkapan ini berkat laporan warga. Awalnya polisi menangkap tersangka Arianto yang sedang mengemudi becak mesin di sekitar jembatan desa Kampung Durian. Polisi menyita barang bukti narkoba dalam kantong celananya 15 paket ganja seberat 70 gram, uang Rp50.000 dan satu unit HP. Arianto mengaku memperoleh ganja dari Irwansyah. Setelah dilakukan pengembangan, tidak lama kemudian polisi berhasil menangkap Irwansyah ketika sedang memarkirkan becak di Jalan KS Tubun, Kota Kuala Simpang. Polisi turut menyita 11 paket ganja dari tersangka dengan berat rata-rata 200 gram lebih, uang Rp 140.000 rupiah, satu unit handphone, dan barang bukti lain. Darlun Kapolda Sumatera Utara Irjen Riko Amel Zadanil memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi tiga anggota BRIMOB yang menembak dua tersangka teroris saat beraksi di Mapolda Sumut. Kapolda menghimbau seluruh anggota Polri untuk meningkatkan kewaspadaan karena telah menjadi target kelompok teroris. Kapolda Sumatera Utara Irjen Riku Amel Zadahnil mengatakan kenaikan pangkat ini sebagai apresiasi terhadap kinerja anggota Polri. Ia menilai tiga anggota BRIMOB yang menembak dua tersangka teroris saat beraksi di Mapolda Sumatera Utara layak mendapat penghargaan. Ketiganya merupakan Bribka Nofendri Sinagam, Bribka Junaidi Karu, dan Baraka Lomo Parulian Simanjunta yang dianugrahi masing-masing kenaikan pangkat satu tingkat. Penganugrahan ini dirangkai dalam sebuah acara kenaikan pangkat bagi 177 personel Polda Sumatera Utara. Riko juga mengungkapkan penghargaan khusus juga diberikan kepada Aibtu Martua Sigalingging, korban serangan terduga teroris dengan menaikkan pangkatnya menjadi ibda. Selain menembak mati dua terduga teroris saat kejadian pada minggu 25 Juni lalu, polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini dengan rincian seorang tewas ditembak, sedangkan tiga tersangka hidup telah diboyong ke Mabes Polri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Kermai sekian berita malam edisi Kamis 6 Juli 2017. Berita pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.